yang saya hormati al-ustaz Ahmad Zainuddin hafizahallahu taala dan ada ustaz Khairullah di sini juga ustaz-ustaz yang lainnya dan yang saya cintai antum semua di sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah Alladzi biniamatihi tatimmus salihat Segala puji bagi Allah Jalla jalaluh Yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan Jadi sempurna Kita dapat hidayah Islam ini karena Allah Kita bisa mengenal sunnah Juga karena Allah Kita bisa melangkahkan kaki kita Ke rumah Allah Ini juga karena Allah Jalla jalaluh maka tiada yang pantas untuk dipuja kecuali Allah Jalla Jalalu. Dan kita senantiasa memperbaiki dan memperbaharui pujian kita untuk Allah. Kita senantiasa mengatakan Alhamdulillahi Alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam dan berkahmu, serta nikmatmu senantiasa Kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullama zakarhu zakhirun, wa ghafil an zikrihi ghafilun. Dan semoga salawat itu bersambung untuk istri-istri Rasulullah untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah dan untuk yang lainnya. Dan untuk putera putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta untuk para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, ana berterima kasih bisa sampai ke tempat ini. Ana sebenarnya agak gemeteran ceramah di sini, jemaah. Ya, Ada Ustaz Ahmad ini, ya. Tapi insyaAllah kalau ada yang salah beliau yang akan memperbaiki. Jadi anak agak tenangan juga. Tema kita hari ini apa? Islam versus liberal. Semuanya muslim di sini? Ada yang liberal? Islam versus liberal sebenarnya... Satu peperangan antara al-haq dan bafil. Perseteruan antara kebenaran dengan kebatilan ini sudah menjadi sunnatullah. Jadi tidak perlu kita bingung. Permusuhan itu akan terus ada sampai hari kiamat. Antara kebenaran dan kebatilan. Penggabungan antara yang hak dengan yang bapil, itu bapil. Contohnya nih, kalau ada tiga gelas nih. Satu air, satu racun, satu air dicampur racun. Mana yang hak? Tetap cuma air. Racun jelas-jelas bapil. Orang kalau dikasih tahu racun, dia enggak mau. Tapi ketika air itu dicampur racun, dia lihat nih kayaknya air nih. Dia cobain. Zen, kata dia. Dia lanjutkan. Karena apa? Karena banyak kebatilan yang sudah disamarkan. Sehingga orang yang tidak berilmu. Melihat sesuatu itu seakan-akan kebenaran padahal itu bakil. Kapan bermulanya peperangan antara hak dan kebatilan? Siapa yang bisa jawab? Anak kasih teh anak semantung. Enggak bisa jawab. Ana seorang enggak punya apa-apa, jemaah. Tapi anak punya teh di sini, Ustaz. Ini punya anak kan, Ustaz? Nah, punya ana. Fabbal. Kapan bermulanya peperangan antara hak dan kebatilan? Angkat tangan yang mau jawab. Ada hadiahnya, Gus Ustaz Ahmad. Masyaallah. Ya Allah, Yallah. oh langsung banyak yang angkat tangan, Ustaz. <laughs> ya antum, Fabbal. Sejak zaman sejak Nabi Adam. Sejak Iblis bersama di surga sama Nabi Adam. Antum? Ya, Tidak mau. Ya sama saja lah. Maaf <tid> <tid> nah, kasih hadiahnya, Ustaz. Hatil hadiah. Maafkan hadiah, Ustaz. <tid> Oke, tenang. Nanti ada yang ada, Antum. Ya sejak bermulanya. Atau peperangan itu bermula. Sejak Bapak kita itu. Diciptakan Adam alaihissalam dan iblis tak mau sujud di surga sana. Allah subhanahu wa taala mengingatkan kepada bapa kita Adam alaihissalam, ya Adam, inna hadha hada adulaka. Allah kasih tahu Adam, wahai Adam ini musuh bagi engkau, musuh. فلا يخرج والزوجك dan untuk istrimu, فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى Hati-hati, jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian berdua dari surga, maka sengsara hidup kalian. Mulai peperangan itu, dimulai. Antara hak dan batil. Iblis, laknatullah alaih, dia mengatakan kepada Allah, ketika dia diusir dari surga, karena tidak mau sujud kepada Adam salam. akhara, kata Iblis, قال فبما أغويتني لا أقدن لهم سيراتق المستقيم. Iblis berkata, karena engkau telah menghukum aku sesat, ya Allah, maka aku akan benar-benar menghalangi mereka tu Adam dan keturunannya dari Siratul Mustaqim, dari jalan yang lurus. Dan setiap solat kita mengatakan ihdi nas Siratul Mustaqim. Iblis akan berusaha untuk memalingkan kita dari Siratul Mustaqim. Dan kita memang lemah kita ini. Wa khulikal insanu dzaiiba, maka kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita diberi petunjuk jalan yang lurus. Kemudian iblis mengatakan, Thumalaatian nahumin bayni aidihim. Aku akan goda mereka selama-lamanya. Dari depan mereka, wa min halfihim. Dari belakang mereka, wa anshama ilihim. Dan dari kiri mereka. Wa an aymanihim wa an syamailihim wala tajidu aktsarahum syakirin Dari arah kiri, kanan, depan, belakang aku akan goda manusia itu agar dia terpaling dari jalan yang lurus dan kau akan dapati kebanyakan dari mereka tidak bersyukur jemaah. Allah mengatakan apa yang dikatakan iblis ini benar. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur Sedikit, kata Allah dari hambaku yang pandai bersyukur. Berarti iblis berhasil dalam usaha mereka. Bersama bala tentaranya tentunya. Kemudian dulu medan perangnya di mana? Di surga sana. Berganti medan perangnya ke bumi ini. Fa'azallahu masyaitanu anha. Syaitan berhasil menggoda Nabi Adam AS. Semua yang dilarang. Itu hati condong kepadanya jemaah. Allah mengatakan kepada Adam apa? Kau tinggal di surga makan apa yang kau hendaki. Walatakrabahadih syajarah. Yang gak boleh cuma satu. Ini pohon ini, ini gak boleh ini. Semuanya halal. Tapi ternyata kita pun di muka bumi ini. Condong kepada yang haram itu. Makanya dilarang. Coba Antum bilang. Sama istri Antum. Wahai istriku. Semua laci, lemari boleh kau buka. Cuma yang satu ini jangan dibuka. Kira-kira dibuka enggak sama dia. Masya Allah. Ya, fable mana yang tadi dapat hadiah. 6 fable. Antum enggak mau sama hadiahnya. <tuh> Barakallahu fiikum. Masyaallah. Itu yang dilarang, subhanallah. Manusia itu punya kecondongan. Antum ngomong sama anak kecil, "Jangan naik." Naik enggak dia? Naik dia. Karena dia kalau dilarang ada keinginan untuk mengetahui kenapa kok dilarang. Dan itu ujiannya. Fa azzalahu asyaitanu anna berhasil iblis menggoda Adam bersama istrinya maka tergelincirlah keduanya dari surga fa akhrajahuma mimma kana fi maka akhirnya iblis mengeluarkan keduanya dari surga Allah SWT. wa taala wa qulnah bitu li ba'din adu Allah menjelaskan kembali ketika diciptakan Adam Allah mengatakan kepada Adam innahu adun lakati hati ini dia musuhnya engkau Permusuhan itu sudah terjadi ketika Adam di surga. Ketika diturunkan dari surga, Allah mengingatkan kembali kepada Adam. Apa? Qulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Kalian sama lain saling bermusuhan. Jangan temenan. Jangan koncoan. Allah mengingatkan agar kita tahu bahwasannya iblis adalah musuh kita. Sebagian di antara kita menjadikan iblis. Sohibnya. Teman akrab dia. Padahal Allah mengatakan, وَلَا تَتَّخِذُهُ فَتَّخِذُهُ عَدُوَ Kata Allah, jadikan dia musuh buat engkau. Ma'asyil muslimin perpecahan yang harus terjadi. Ketika Adam turun, كانن ناس أممتن Dulu orang itu satu, di atas kebenaran, di atas tauhid. Jadi asalnya manusia ini tauhid, bukan syirik. Asalnya manusia. Kenapa? Karena manusia yang pertama Allah turunkan siapa? Adam. Ada muahid apa musyrik? Muahid. Dia kenal sama Allah subhanahu wa taala dan dia mentauhidkan Allah subhanahu wa taala. Allah mengatakan kean dan nas ummatan wajah. Mereka dulu umat yang satu. Kemudian mereka berselisih, berpecah belah. Faba asallahu nabiin, wa mundirin. Kemudian Allah utus para nabi kepada manusia yang sudah berpecah belah yang sebagian tersesat yang sebagian masih di atas hidayah tugas Nabi itu memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan wa anzala ma'ahumul kitab Allah turunkan bersama mereka alkitab bil bilhaq dengan benar liyahkuma bainan nasbi makhtalafuhi agar kitab itu menjadi standar ketika orang khilaf ketika terjadi khilaf pendapat kemana kita kembali kepada al-qur'anul karim kepada al-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyab bainahum setelah kitab itu turun ternyata masih terjadi perselisihan kok bisa kan kitabnya sudah ada ya ternyata ada manusia-manusia yang tidak mau dengan kebenaran dia ada rasa hasud Rasa dengki sehingga dia menolak kebenaran itu. Fahadallahu al-ladina amanu lima khafu fihi min al-haqi bi dzinī. Wallahu yahdi man yasha ilā sirātul mustaqim. Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang beriman. Yang tak mau beriman ya sudah. Karena Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi. Kita ketahui bosnya diutusnya para nabi agar memberikan pengarahan bimbingan kepada umat manusia mana yang hak dan mana yang batil dan penutup para nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li yuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikuun dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk bil huda Al-Qur'anul Karim dan agama yang benar. Apa agama yang benar itu? Islam. Islamnya Nabi Muhammad, apa Islamnya liberal? Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mau bikin agama, faddal dia bertanggung jawab, tapi jangan dirusak nih agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyuzhirahu 'alad-din untuk dimenangkan di atas semua agama. Walaupun orang-orang musyrik itu tidak menyukai. Pertumpahan darah terjadi. Iblis tidak tinggal diam. Di masa Rasulullah SAW, Iblis masih hidup enggak? Sampai sekarang masih hidup enggak? Masih dia. Berarti peperangan ini tidak akan berhenti antara hak dengan kebatilan. Iblis ketika melihat cahaya Islam mulai merekah. Di kota Mekah. Kemudian Rasulullah SAW hijrah. Orang-orang kafir berusaha dengan bisikan iblis untuk mengucilkan kebenaran ini. Mereka mengatakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kahin, sahir, Majnun. Semua gelar-gelar buruk itu disematkan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak kala lisan sudah tumpul, maka senjata harus dipikul jamaah. Ternyata usaha orang-orang kafir bersama iblis itu enggak berhasil. Dengan lisan mereka untuk menghancurkan Islam enggak bisa. Maka dengan senjata mereka melakukan. Apa peperangan yang pertama terjadi? Anak kasih hadiah. Kapan terjadi peperangan pertama antara Islam sama? Antara hak dengan kebatilan. Masya Allah banyak hadiahnya. jemaah. Fabul. Perang badar. Kapan terjadi? Masya Allah, kita punya kakek-kakek yang bisa jawab. Masa yang muda kalah, antum Nah, father, antum kirimkan ke beliau itu. Nampak rokaibul fiqom. Nggak buat antum itu. Antum boleh kasihkan ke yang lain yang nggak apa-apa. Tapi hadiah dari Ustaz Ahmad tuh. Nampak tahun kedua Hijriah. peperangan terjadi. Iblis turut hadir dalam perang itu, jemaah. Dia bersama bala tentaranya. Dan Allah mengutus para melekatnya turun untuk berperang. Antara hak dan batin. Perang itu benar-benar perang penentu antara kebenaran dan kebatilan. Disebut Yaumul Furqan. Yaumal Taqal Jam'an. Nabi ketika perang Badar itu subhanallah. Beliau bermunajat kepada Allah sampai selendangnya berkali-kali jatuh jamaah. Beliau mengatakan Ya Allah intuhlak hadil isabah. Lantuk beradil ardi abadan. Ya Allah, kalau kelompok kecil ini kalah, habis, kau enggak akan disembah lagi di bumi ini. Allah. Beliau maksa minta sama Allah supaya diturunkan bantuannya, dan Allah turunkan bantuannya. Alhamdulillah, menang pada waktu perang Badar. Kemudian terjadi perang kedua. Orang-orang kafir enggak pernah berhenti untuk memerangi kebenaran. Tahun ketiga hijriah, terjadi perang apa? Perang Uhud. Berapa melawan berapa dan siapa yang menang? Mana dia? Oh masih ada dia. Tenang Antum. Mana mau bagi-bagi hadiah sama Antum? Nah, sana 800 melawan 10 ribu. Ya. Hampir benar. Hampir benar. Nah. Ya. Fable. Berapa? 3000 melawan 10 ribu. Masya Allah Antum. Agak jauh sedikit mah tapi udah dekat antum. Naam. Faddal mana nih? Tapi enggak bagus jamaah, jawabannya bagus cuma kurang sedikit aja. Naam. Oh, udah antum udah jawab. Mana mau cari yang lainnya? Faddal sebelahki, ya, faddal. 300 melawan 3000. Jauh katanya. Wah. Yang sebelah kiri maksudnya dari tadi enggak ada yang dapat hadiah dari sini. Faddal Jemaah. Kita nih paling enggak tahu sama sejarah nabi. Kita mau bicara antara al-haq dan al-batil. Nah, ada yang di belakang situ. 700 melawan 1000. Hampir jemaah, hampir. Nah, tapi belum. Coba yang sana dulu, enam. Terakhir sana. Berapa? Tunggu, tunggu jemaah, yang ditanya yang jawab. Ya. <laughs> yang dia ya. Fadal berapa? 500 lawan ribu anak harus minum kayaknya bismillah kat apa sudah deh. Bismillahirrahmanirrahim. jadi susah nih jemaah. Ada yang mau berapa? Naam, situ. 313 lawan 1000. Itu mah perang Badar. Hah? ada yang mau jawab sini? Naam, Fabel. 700 lawan 3000. Betul jemaah. Masyaallah, nak kasih hadiah antum. ternyata yang bisa jawab dari balik tabir jemaah, tapi enggak nyontek antum kan. Nah, orang yang mana yang menang? Yang menang yang mana? Yang 700 apa yang 3000? Terjadi khilaf antara antara jemaahnya Ustaz Ahmad. Nah, memang terjadi khilaf. Yang jelas awalnya umat Islam menang dan akhirnya umat Islam tidak kalah. Untuk paham, awalnya umat Islam itu menang, tapi akhirnya umat Islam tidak kalah, karena orang-orang kafir datang untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Sallam dan mereka tidak berhasil. Berarti umat Islam tidak kalah, walaupun terbunuh dari sahabat-sahabat Rasul Sallam. Kemudian terjadi perang Khondak. Tahun berapa? Tahun kelima Hijriah. Setelah perang Khondak, Rasul Sallallahu Sallam mengatakan beliau membuat statement bahwa mulai sekarang nih nah nu nagzuhum kita akan nyerang Mekah, Mekah enggak akan lagi nyerang kita. Betul. Tahun ke-8 Hijriah terjadi Fathu Mekah. ditaklukkan kota Mekah Al-Mukarramah dan Islam menebar kedamaian di seluruh penjuru dunia. Antum sering dengar orang-orang menyuruh orang Islam itu untuk toleransi. Sering kan? Umat Islam itu tidak perlu diajari toleransi. Karena umat yang paling toleransi yang ada di muka bumi ini sejak Islam itu ada sampai sekarang adalah umat Islam. Tidak perlu umat Islam diajari toleransi. Di mana Islam itu mayoritas, minoritas pasti aman. Coba buka mata orang-orang memayang mereka liberal atau apa yang mengajari kita untuk toleransi, antum lihat sejarah sampai hari ini. Di mana umat Islam mayoritas, minoritas aman. Dan bagaimana orang-orang mayoritas, umat Islam itu menebar kedamaian. Bahkan orang-orang non-Muslim minta umat Islam datang untuk membebaskan negeri mereka dari tangan-tangan orang-orang Romawi. Dari tangan-tangan orang-orang Persia. Mereka membantu umat Islam untuk menaklukkan dan sebaliknya di mana umat Islam minoritas di situ umat Islam ditindas. Kita lihat saudara kita di Myanmar. Antum buka matalah orang-orang liberal itu yang ngomong tentang apa? Toleransi. Lihat saudara-saudara kita di Afrika Tengah, jemaah. Di Afrika Tengah dihabisi itu umat Islam. Kalau mereka tetap mau tinggal di situ mati, kalau enggak pergi, keluar dari negeri itu. Dan bukti sejarah yang paling besar. Islam itu hilang dari dataran Andalusia. Zaman. Ketika umat Islam 800 tahun di Andalusia. Orang Nasara hidup di sana dengan gereja mereka. Aman mereka. Tidak diganggu. Tapi ketika mereka yang berkuasa. Bayangkan tempat Ibnu Hazm al-Andalusi. Masjid Cordoba. Beliau ngajar tuh di masjid itu. Di Cordoba itu dulu ada 600 masjid. Sekarang tidak tersisa satupun. Habis, dihabiskan etnis Islam Jadi kalau bicara toleransi Tidak perlu diajarin Tumat Islam toleransi udah sangat toleransi Tapi tidak kebablasan Karena kita setiap hari membaca Lakum dinukum wali yadin Kita tetap urusan agama Agamamu Dan agamaku agamaku Islam meraba dan menggerus kekuasaan Romawi Untuk melihat Islam itu sampai ke Persia Persia habis Jadi negeri Islam Negeri-negeri Romawi Syam. Syam itu negeri mana aja? Suria. Semoga Allah membebaskan dari tangan-tangan Syi'aloyn. Yang kedua, Lebanon. Yang ketiga, Yordania. Yang keempat, Palestina. Itu negeri Islam, negeri-negeri Romawi jadi negeri Islam semuanya. Dan sampai hari ini Nasra tetap ada di sana. Enggak dihilangkan oleh Islam ya, Di dibabat habis enggak ada. Islam datang membawa kedamaian. Menebarkan keamanan untuk seluruh pengikut agama. Yang ada di sana. Orang-orang yang punya gereja. silakan beribadah di gereja mereka. Mereka punya ritual fabol di dalam gereja mereka. Dan manusia hidup damai di bawah panji Islam. Kemudian Islam sampai menerobos tembok Cina. Sampai ke Cina. Dan sampai ke negeri kita nih. Kita jadi umat Islam. Nahmatullah ala hadin ni'mah. Nabi ﷺ mengatakan, 'Layblugan'ahadz al-amr, ma blug al-lail wal-nahar. Agama ini, agama Islam ini akan sampai di mana ada malam dan di mana ada siang. Islam itu akan sampai. Itu janji Rasul ﷺ. Dan alhamdulillah, tidak ada tempat sekarang kecuali Islam itu ada di sana. Tapi yang jadi masalah orang-orang yang berada di atas kebatilan. Mereka tidak akan pernah rido dengan kebenaran itu. Allah mengatakan Walan terdo angkel Yahudi, walan Nasara, hatta taktabi amillatoh. Kata Allah orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rido, tidak akan pernah lan itu lita bid, akan pernah mereka itu rido. Sampai apa? Sampai kalian ikut agama mereka mengekor kepada mereka. Dan nabi mengatakan, la tattabi'anna sanan man kana qablum kalian akan ngikutin tuh gaya-gayanya orang-orang sebelum kalian. Ke manapun mereka pergi kalian akan ngikutin gaya mereka apapun kalian akan ikuti. Perang Salib pada tahun 491 Hijriah datang tuh pendeta-pendeta. Antum tahu yang namanya Palang merah Itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya itu As-Solibu Al-Ahmar Salib merah Mereka palang merah itu adalah Tim medis Untuk pasukan salib Mereka datang ke medan perang Bawa salib itu Jangan antum bayangkan salib itu Yang atasnya lebih pendek Dari bawahnya, gak harus As solib ya solib Pokoknya yang palang itu Antum melihat kalau bendera-bendera Atau pakaian tentara-tentara salib Itu dia cuma salib aja Dan Antum melihat yang namanya Mahkota Itu ada salibnya Mahkotanya raja-raja Raja-raja mana? Eropa itu Dan sampai sekarang bendera-bendera mereka Itu ada salibnya Mana aja yang benderanya salib? Denmark Swiss Hati-hati antum pakai jam Swiss itu. Ada salibnya tu, hah? Ada-ada di mana nih? Eh, salat, adel. Baik. nafkah sih? Tapi, hadir, hadir, salat, so. hadir. Mana muak Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Ashad an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah يا على الصلاه الله أكبر الله اكبر لا salib jemaah tahun berapa terjadi? 491 hijriah datang tuh, orang-orang Eropa Prancis menjadi komandannya pada waktu itu mereka datang untuk menghancurkan Islam pada beberapa peperangan mereka berhasil tapi selanjutnya Allah memenangkan umat Islam di bawah pimpinan siapa? Salahuddin Al-Ayubi apa perang selesai? Apakah orang-orang kafir menyerah? Iblis sudah aduh capek, ano sudah perang sama orang-orang Islam nih? Apa dia istirahat? Sewa hotel bintang lima? Bismillah ano mau istirahat sudah? Nggak, jadi sampai kiamat itu. Laku dan nalahum sirata terus janji dia akan berusaha memera memerangi kebenaran itu, tapi strateginya diganti. Kalau awalnya mereka angkat senjata, mereka mulai pandai. Mereka mengatakan besi yang padat, baja yang kuat itu gak bakal bisa ditekuk kecuali dipanasi. Dipanasi dulu, baru bisa ditekuk, baru bisa dibentuk. Apa yang kita inginkan dengan besi ini? Umat Islam bagikan besi kuat yang mereka nggak berhasil menerobos pagar umat Islam. Tapi mereka tahu besinya harus dibakar dulu. Louis ke sembilan, raja Prancis yang ditahan oleh Salahuddin al-Ayyubi ketika itu, dia merenung di dalam penjara, berkali-kali menyerang umat Islam tanpa hasil. Maka mulai berpikir bagaimana strategi. Yang harus diambil. Mereka merubah strategi. Yang pertama. Serangan militer. Dirubah menjadi serangan damai. Militer. Ditinggalkan dulu. Kenapa? Kita panasin dulu tuh besinya. Nanti kalau sudah panas tinggal dipalu. Mau dibikin apa? Tapi dipanasin dulu. Yang kedua. Mengerahkan misionaris. Kristenisasi. Mereka mengarahkan pendeta-pendeta bagaimana menyebarkan ajaran mereka. Yang ketiga, memanfaatkan Kristen Timur untuk kepentingan Barat. Karena mereka tahu ada orang-orang Kristen di Palestina, di Lebanon, di tempat-tempat itu ada mereka. Hidup aman mereka, gak diganggu. Antum kalau sekarang ke Palestina, aku kan lihat tuh. Gereja-gereja kuno mulai zamannya. Umar Nkhotob masuk ke Palestina. Sampai hari ini ada. Dan untuk silahkan masuk ke Andalusia. Semuanya sudah menjadi gereja masjid-masjid. Tidak -masjid. dirubah. Fadol mereka. Mereka akhirnya bagaimana memanfaatkan Kristen Timur itu. Untuk kepentingan Barat. Dan yang keempat. Mereka membuat base camp di negeri Islam. Mereka membuat pangkalan-pangkalan militer di negeri-negeri Islam. Kita lihat sekarang. Perang Dunia, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Khilafah Islamiah runtuh, Jemaah, Turki Utsmani yang ada di Istanbul habis. Siapa yang jadi presidennya waktu itu? Kamal Ataturk. At Kamal al-Yahudi. Dikatakan dia. Ketika jadi presiden langsung azan gak boleh pakai bahasa Arab. Antum lihat tuh. Besi yang awalnya kokoh. Bener-bener dipanasin sama mereka. Tinggal dibentuk tuh. Jadi presiden. Orang-orang pada waktu itu bangga ketika Kamal Atatruk bisa. Mengusir penjajah. Wah Islam akan kembali. Ternyata dia naik jadi pemimpin azan jamaah pakai bahasa Turki, antum bisa bayangkan kalau Ablan pakai bahasa Banjar di sini, antum Subhanallah dirubah. Kemudian koran-koran nggak -koran boleh ada yang bahasa Arab, kecuali iklan. Jadi kalau iklan di koran masih boleh bahasa, Arab. tapi pemberitaan semuanya harus pakai bahasa Turki. Akhirnya Kamal Atatur At dapat berita orang itu nggak baca berita yang pakai bahasa Turki, yang dibaca cuma iklan bahasa Arab. Tidak boleh iklan pakai bahasa Arab. Toko-toko tidak boleh ada tulisan Arab. Chama. Kok bisa nih? Seorang Muslim kok bisa jadi seperti ini? Ia ya, tadi yang kita katakan. Perangnya Louis ke-9 itu sudah dirubah strateginya. Dia ingin menciptakan orang-orang Islam yang tidak bangga dengan keislamannya. Negeri-negeri Islam dijajah. Indonesia termasuk yang dapat bagian jajahan, Belanda. Mesir, Libya, itu negeri-negeri semuanya dijajah. Yaman pun habis dijajah oleh negara-negara Eropa. Tapi yang jadi masalah, Islam itu sudah sampai ke mana-mana. Di mana dimana ada siang, di mana ada malam, di situ ada Islam. Orang-orang bisa menjajah raga umat Islam. Di penjara mereka, ditindas bisa tapi tetap mereka mengatakan la ilaha illallah Lalu apa yang mereka lakukan? Berarti harus dipanasi lagi itu besi. Mereka melancarkan yang namanya ghazwul fikri. Perang pemikiran. Perang urat saraf. Jangan pakai pedang sekarang saki-pake pemikiran. Mereka mengaktifikasi peran segitiga iblis. Ada segitiga iblis antum lihat tuh. Yang tentu kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pemimpin kebatilan siapa? Iblis. Apa tiga segitiga ini? Yang pertama, kolonial dengan senjatanya. Bukan berarti kan mereka perang pemikiran, perang senjata berhenti, enggak. Tetap berjalan. Kolonial tetap mereka jalankan dengan senjatanya. Orientalis. Siapa Orientalis ini? Pemikir-pemikir barat. Yang mereka mempelajari Islam. Untuk menghancurkan Islam. Untuk mencari kelemahan-kelemahan Islam. Salah satu yang terkenal di Indonesia. Siapa namanya dulu? Senok Hogron. Hafal Al-Quran jamaah. Bayangkan nantung. Antum kalau ketemu sunak hagrun mungkin diceramain langsung nurut sama sunak. Hafid Quran dikatakan dia pernah ke Mekah dia, tapi dia kafir. Dia musang berbulu ayam pada waktu itu. Hah? Musa berbulu ayam? Betul. Anak berbulu tangkis. Wah, betul. Sempak kacau mau berbulu tangkis. Enam. Itu orientalis Jadi yang pertama Kolonial penjajah tuh. Yang kedua orientalis Yang ketiga siapa Gereja dengan penginjilnya Didatangkan itu Pemimpin-pemimpin gereja dari Belanda Untuk mengkristenkan Jawa Bahkan salah satu penginjil terkenal mereka Ada yang menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Madura Ini ada yang Madura nih. Bahasa Madura. Sampai sekarang belum ada Quran Bahasa Madura. Ada Quran Bahasa Madura. Injil Bahasa Madura sudah ada. Antum bisa bayangkan. Bagaimana usaha mereka benar-benar untuk mengkristenkan Jawa. Sampai ada seorang suami istri. Pendeta dan istrinya itu berangkat ke Madura. Akhirnya diusir. Balik mereka ke Belanda itu penginjil itu balik lagi ke Madura dan dibunuh di Madura yang ingin saya sampaikan bagaimana jiwa mereka untuk memurtadkan umat-umat Islam itu begitu dahsyatnya. maka mulailah kajian Islam di barat menjamur, jadi fakultas-fakultas barat itu mengajarkan Islam orang kafir ngajarin Islam, buku-buku yang ditulis oleh orang orientalis. Mulai banyak orang kafir nulis buku tentang Islam. Tidak beriman dia dengan Al-Quran. Bikin tafsir Al-Quranul Karim. Sampai yang terakhir di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Ada seorang Buddha apa Hindu dia. Menulis tafsir untuk beberapa ayat surat dalam Al-Quran. Dan dikasih pengantar oleh wakil menteri agama bayangkan orang non muslim wah ini termasuk bagus ini kata dia kata mereka ada orang non muslim mempelajari islam mereka menganggap itu sesuatu yang bagus bahas. kemudian kita lihat pengenjil ditebar, di Indonesia ini yang namanya kristenasi, kristenisasi, subhanallah kita ngomong ini bukan untuk memprovokasi umat bukan bukan anak ingin ngata, ayo kita peringgak supaya kita tahu, kita siap-siap bahawa perang antara Al-Haq dan Al-Batil belum selesai jangan istirahat dulu antuk. jangan ditaruh senjatanya tuh. karena perang itu tidak akan pernah usai di Malang Selatan ada namanya perkampungan kalau enggak salah namanya Peniwen itu 90% umat Islam yang di kampung itu sekarang 90% non muslim. Yang dikafirkan bukan cuma yang hidup, yang mati dikristenkan. Kuburannya diganti jamaah. Kuburannya itu dicopotan itu diganti salib-salib. Kuburannya bisa dibayangkan nanti. Ketika itu ada seorang ustadz yang langsung melaporkan kejadian itu kepada BJ Habibie pada waktu itu. Dan Alhamdulillah pemerintah ketika itu menurunkan tim investigasi tentang hal itu bayangkan sampai yang sudah mati dikristenkan nah auzubillah min dzalik terus senjata mereka buat terus apa orang-orang kafir mengatakan oh kita ingin perdamaian di dunia enggak ada yang boleh bikin senjata iya yang lain enggak boleh bikin senjata ana yang bikin senjata kalau sudah bikin senjata mau dijual ke mana ya nih mana yang mau beli senjatanya Dikasih. Antum melihat saudara-saudara kita di Afrika Tengah sana. Dapat dari mana mereka senjata? Kok bisa mereka membantai umat Islam yang tidak punya apa-apa dibantai? Dapat senjata dari mana? Maka ulama Islam di Afrika Tengah itu mengatakan ini. Salah satu provokatornya adalah Perancis. Jadi Antum jangan bilang orang-orang Barat itu. Oh mereka orang-orang yang toleransi sama Islam. Enggak ya. aja mah. Bohong semua itu. Kemudian ketika mereka melakukan itu. Mereka mengevaluasi hasil kerja mereka. Perang. Segitiga iblis tadi. Kolonial. Yang kedua. Orientalis. Yang ketiga. Penginjil. Kenapa nih jawab Nah terus kata Ustaz Ahmad, anak ikut apa kata katanya Ustaz? tiga ini mereka evaluasi apa kata mereka? ternyata tulisan para orientalis itu kurang disukai orang-orang Islam banyak gak suka ketika tahu pengarangnya non-muslim ah enggak lah, gak mau baca penginjil-penginjil dari barat itu susah menembus umat Islam mereka melihat di tempat-tempat yang mereka orang Jawa yang orang Medora, antum kau lihat di lereng Merapi itu, di lereng Merapi itu, itu betapa banyaknya kanisa, apa kanisa itu, gereja gereja agama itu, mereka mengevaluasi ternyata penginjil penginjil ini kok kurang berhasil mengkristenkan orang Indonesia. Mereka punya proyek namanya Proyek Yeriku. Masyru Alihah. Untuk mengkristenkan Indonesia dalam 50 tahun. Mereka proyek. Punya program jangka pendek, jangka panjang. Dan itu terbongkar. Tidak ada yang tersembunyi sekarang ini. Maka karena mereka melihat usahanya kurang berhasil dengan orientalis dan penginjil. Mereka meminjam wajah dan lidah orang Islam. Mereka meminjam wajahnya nih yang pakai topi nih. Yang ada jenggotnya dikit. Dipinjam tuh. Lidahnya yang kalau ngomong fasih bahasa Arabnya. Yang kalau sholat, alhamdulillah enak pokoknya. Dipinjam tuh. Lewat sini. Mungkin masa depan tujuan mereka bisa terkabulkan. Kemudian mereka mengatakan tidak harus dibaptis udah nggak perlu orang itu masuk Kristen nggak perlu yang penting dia keluar dari Islam tadi tujuannya untuk mengkristenkan diganti yang penting orang itu keluar dari Islam mau agama apa terserah yang penting dia tidak jadi orang Islam beasiswa ke Barat dibuka untuk sekolah ke Barat itu masya Allah Kemudian umat Islam berbondong-bondong belajar ke barat. Belajar apa? Bukan belajar bikin HP. jemaah. Kita senang kalau ada orang belajar bikin HP nanti di banjar ini. Kemudian lulus Amerika. Alhamdulillah. Anda bisa bikin HP Masjid Imam Syafi'i. Merknya gitu kan. Bagus. Tapi jadi masalah mereka belajar Islam ke orang-orang. Kafir. -orang? Belajar ke McGill. Kanada Zana. Belajar Islamnya. Mengkaji tentang Al-Quranul Al Karim. Mengkaji tafsir. Mengkaji hadis, Mustalahul Hadis, Kemudian kawait fiqhiyah. Dikaji sama orang-orang kafir. Dan mereka orang-orang kafir juga membuka universitas-universitas Islam di negeri Islam. Tapi yang punya siapa? Orang kafir. Kayak di Mesir itu mereka punya Al-Jami'ah, Al-Amriqiyah di Mesir, di Libanon. Mereka bikin. Orang Islam kan suka jadi sarjana. S1 apalagi dulu ya. Mereka berbondong-bondong untuk melakukan hal itu. Belajar Islam di universitas non-Muslim. Apa yang akan terjadi? Hasil didikan Barat di Indonesia kita lihat. Indonesia adalah lahan yang empuk jemaah. Tidak ada aliran apapun di Indonesia kecuali berkembang. Aliran apa? Ada satu orang ngaku jadi nabi, ada pengikutnya enggak? Anak kan yang kala bingung nih. Kalau dia ngaku nabi ya mungkin orang yang kurang waras enggak apa-apa, tapi pengikutnya banyak. Ada yang ngaku titisannya Siti Maryam. Siapa namanya? Lia Eden. Anak waktu di Jakarta sempat ke rumahnya Lia Eden. Waktu itu masih di Lipia kita sama teman-teman. Yuk kita berangkat, kata dia. Karena dekat dari Lipia dulu di Senen rumahnya Lia Eden itu. Kita kesana. Berjumpa dengan beberapa orang. Namanya mahasiswa. Melihat makanan uh oh, enak-enak di rumahnya. Ya Allah, Bismillah. Kata teman, jangan nanti disihirin di sini. Jangan makan, kata akhirnya kita nahan lapar nih, nggak nggak sempat berjumpa dengan Lia Eden, berjumpa dengan tangan kanannya Lia Eden, salah satu lulusan YIEN. Kita tanya, Mas sampean kok bisa ikut Lia Eden ini? Oh iya, itu pengalaman batin kata dia. Tuh ya, repot ini, kalau kita mau diskusi kan diskusi, ada dalil. Ini kalau pengalaman batin mau diskusi apa sama dia? Udah pengalaman batinnya dia, dan antum harus tahu siapa dibalik Lia Eden. Ternyata dibalik dia adalah Ars Windu. Ars Windu ini siapa? Dia yang pernah kasus dulu menghina Rasulullah SAW. Tablet apa? Monitor waktu itu. Ternyata itu nyanyi bareng Lia Eden. Kita lihat Allah SWT. benar bener umat Islam ini dimanfaatkan. Mereka mencari wajah-wajah Islam untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Di Indonesia, bukan di Indonesia ya. Negeri-negeri Islam banyaklah. Mereka itu gila dengan gelar. Gila sama kedudukan. Gila sama kehormatan. Dan ternyata semua itu ditawarkan oleh non-Muslim. Ente sekolah ke negeri anak. Beasiswa gratis. ente mau sampai dokter gratis semuanya. Hasilnya siapa? Salah satu hasil pertama mereka. Siapa jamah? Ulil baru mah. Harun Nasution. Harun Nasution itu datang dari Kanada. Dia pada waktu itu numpang di rumahnya H.M. Rashidi. H.M. Rosidi ini menteri agama pertama Indonesia. Dia itu benar-benar menentang yang namanya ya liberalisme. Dia ngajar di Kanada ngajar. Kalau Harun Nasution belajar di Kanada, pulang sampai Indonesia, dia diberi kedudukan menjadi rektor IAIN Syarif Hidayatullah pada waktu itu. Menteri agamanya pada waktu itu siapa? Mukti Ali itu terjadi kesepakatan di antara mereka untuk menjadikan yang namanya Harun Nasution sebagai rektor. Untuk apa? Untuk menghancurkan Islamnya. Dia bikin kitab yang wajib dikaji di seluruh yayasan-yayasan Indonesia, judul bukunya apa? Islam ditinjau dari beberapa aspeknya. Kata Harun Nasution, saya ini lebih bangga dengan Islam Barat daripada Islam Timur Tengah. Dia lebih bangga dengan Islam Barat, karena lebih terbuka. Itu yang kita katakan liberal, bebas. Tak seperti Islam Timur Tengah, perempuannya pakai kerudung, ya orang-orangnya pada sholat ke masjid di Barat mak. Yang penting Islam. Nah, Na min darik. Kemudian generasi kedua siapa? Cak Nur. Majid Itu generasi kedua. Kalau yang namanya ulil sama kelompoknya ini baru jamaah. Antum tahu melihat nih ulil baru. Dia kok bisa begitu terkenalnya sekarang? Karena media. Karena TV. Dan Antum tahu bagaimana Islam liberal itu mendapatkan satu lembar besar. Di mana? Dijawab pos ketika pertama kali mereka Mulai menampakkan giginya. Lembar. Satu lembar full tentang Islam. Apa namanya di Jakarta tempatnya? Hutan kayu itu. Mulai menampakkan. Jadi ulil ini hanya penerusnya. Program liberalisasi Islam. Jadi mereka punya program. Islam dijadikan liberal. Gimana meliberalkan Islam? Apa yang mereka lakukan? Mereka ini seperti mengendori baut-bautnya mobil mewah. Antum tahu mobil mewah tuh? Kalau bannya enggak dilepas. Tetap jangan-jangan diganggu nih. Tapi dikendorin. Bannya itu. Set kendorin. Ketika dia jalan, bannya itu lepas semuanya. Dan itu yang mereka lakukan. Merusak Islam dengan sistematis. Sehingga orang tidak tidak sadar. Apalagi tidak pernah belajar Islam. Ada tiga hal yang mereka lakukan. Yang pertama. Menyebar paham pluralisme dalam bidang akhidah. Pluralisme ini artinya. Apa bahasa Indonesia? Ya, bahasa Indonesia. Apa? Sur? Apa? Anekaragam. Oh, Semua aneka ragam, memang agama itu aneka ragam. Tapi yang ingin dia katakan, agama itu beraneka ragam, semuanya benar. Mereka ingin mengatakan itu. Beraneka ragam, agama itu, dan semuanya benar. Itu yang mereka tebar. Pemahaman itu. Dan untuk pemahaman ini, Antum tahu Australia itu mengirim 900 M, 500 M. Ini data Antum bisa baca di bukunya Ustad dari Malang itu Ustad Andri Kurniawan dan antum bisa kaji juga ada Indonesia Bebas Liberal dia mengatakan di seorang jenderal jenderal mengatakan bosnya di Indonesia ini ditebar 60 ribu agensi CIA 60 ribu sebagiannya Ustad sebagiannya Ustad tujuannya apa merusak Islam dari dalam Karena mereka perang dari luar, kok tetap Islam ini kokoh, kata mereka. Program mereka 50 tahun, Indonesia jadi negeri kabir, tanda-tanda jadi-jadi. Maka mereka berusaha untuk menebar itu. Yang saya katakan tadi, Ustaz Andri cerita. Australia itu mengirim 500 miliar. Programnya apa? Programnya di Malang. Dikumpulkan semua guru-guru agama SD dan SMP. di Surat di Malang. Kemudian di training mereka. Yang men-training itu jamaah seorang wanita dengan hijab besar. Dengan kerudung besar. Kerudungnya sunnah. Kata orang-orang. Oh kita nih mau dijadikan teroris. nih Akhirnya mulailah perempuan itu berpidato. Pesannya cuma satu. dia ngomong. Pesan kami, jangan pernah mengajarkan kepada anak didik kalian Islam agama yang paling benar. Katakan Islam agama yang benar. Tapi jangan katakan Islam agama yang paling benar. Yang lainnya salah. Jangan, katakan Islam agama yang benar. Udah itu aja pesannya. 500 miliar hanya untuk satu target zaman. antum bisa bayangkan bagaimana kalau lulusan-lulusan SD Luasan urusan SMP mengatakan eh semua agama itu sama. Islam benar ya buat aku benar, tapi Kristen buat dia benar. Ya sudahlah, kita jangan jangan ribut gitu kan. Itu aja tujuannya. Yang kedua, perubahan metodologi ijtihad dalam bidang syariah. Kalau tadi dalam urusan akidah, mereka merusaknya dengan pluralisme, semua agama sama. Ah ini nih Ustaz Ahmad ngasih tahu pluralisme keadaan masyarakat yang majemuk. Nah, ini dalam bidang budaya. kan, Tapi kalau dalam bidang agama itu, ya keberagaman tadi yang disebutkan. Mereka menganggap semua agama sama. Dalam akidah, semua agama sama. Itu tujuan mereka. Dalam urusan syariah, gimana? Metode lagi ijtihad harus dirubah. Kita akan lihat bagaimana ijtihad-ijtihad mereka sebentar lagi. Kemudian yang ketiga, mereka melakukan deng... Dekonstruksi terhadap Al-Quran dalam bidang wahyu Artinya mereka memprepeli Al-Quran Memahami Al-Quran sesuai dengan keinginan mereka Itu yang mereka lakukan Kita lihat yang pertama Menyebar paham pluralisme Ulil Absar Abdullah di majalah Gatra Tahun 2002 Dia mengatakan Semua agama sama semuanya menuju jalan kebenaran jadi Islam bukan yang paling benar itu yang mereka sebarkan ingat ini bukan perkataan Anah perkataan siapa Ulin relativisme apa relativisme semua itu faham bahasa arabnya itu nisbiah relatif kebenaran itu relatif murid nanti benar belum tentu menurut Anah Benar. Jadi biarkanlah orang itu memilih sendiri-sendiri. Seorang di antara mereka mengatakan. karenanya Karena relatifisme ini. Yang diperlukan sekarang ini dalam penghayatan masalah pluralisme antaragama. Yakni pandangan. Bahwa siapapun yang beriman. Tanpa harus melihat agamanya apa. Adalah sama di hadapan Allah. Yang penting beriman. Karena Tuhan. Kita semua adalah Tuhan yang satu. Kata dia. Budi Munawar Rahman dalam buku wajah liberal Islam di Indonesia. Dia mengatakan, itu tadi yang dia katakan. Kalau Abdul Munir Mulhan mengatakan, jika semua agama memang benar sendiri, penting diyakini bahwa surga Tuhan yang satu itu sendiri terdiri dari banyak pintu dan kamar. Tiap pintu adalah jalan pemeluk tiap agama memasuki kamar surganya. Jadi semua agama ini masuk surga. Anda bisa bayangkan ya Orang-orang ini mengajak umat Islam Untuk mengatakan semua agama sama Tapi di balik layar Orang-orang Nasoro itu mengkristenkan umat Islam Mereka melakukan pemurtadan Kalau memang semua agama sama Kenapa kok orang Nasoro melakukan pemurtadan? Kok masih ada di beberapa tempat mereka mengkristenkan orang-orang Islam? Bahkan beberapa waktu terakhir kemarin Di mana? Di Jakarta Covid, Car Free Day, mereka masih melakukan. Yang doktor-doktor Islamnya ini mengatakan semua agama sama. Akhirnya yang kafir punya kesempatan. Inti mau masuk agama Kristen sama, pandol, kata enggak ada bedanya. NasAllah, jadi mereka ini pelicin jalan. Mereka itu adalah kesetnya orang-orang untuk menarik orang Islam ke dalam agama nasrani. Syarat kata dia memasuki is, memasuki surga itu keikhlasan. Syarat masuk surga itu keikhlasan. Pembebasan manusia dari kelaparan, penderitaan, kekerasan dan ketakutan tanpa melihat agamanya. Dia bikin syarat sendiri. Seakan-akan dia yang punya surga. Dia memasukkan orang ke surga terserah dia. Dia ngomong syarat masuk surga itu ikhlas. Membebaskan manusia dari kelaparan. Dari penderitaan, kekerasan, ketakutan, tanpa melihat agamanya. Inilah jalan universal surga bagi semua agama. Dari sini kerjasama dan dialog pemeluk berbeda agama jadi mungkin. Dari dulu dialog antar agama sudah mungkin. Dia kalau ngomong nih, ngomong di Afrika Tengah tuh. Ketika umat Islam dibantai sama orang-orang Nasoro. Dia kalau mau ngomong seperti ini, ngomong tuh di mana? di Myanmar ketika umat Islam di masjid dibakar oleh orang-orang Hindu mereka kalau mau ngomong itu gak perlu Islam itu diajarin tentang toleransi jadi dalam paham pluralisme ini antum tahu dengan yang namanya Sumanto Al-Qurtubi dia pengarang kitab lubang hitam agama apa kata dia jika kelak di akhirat Pertanyaan di atas diajukan kepada Tuhan mana yang benar? Mungkin dia hanya tersenyum simpul. Naomu bilah sambil menunjukkan surganya yang maha luas. Di sana ternyata telah menunggu banyak orang antara lain Yesus, Muhammad, Sahabat Umar, Gandhi, Luther, Abu Nawas, Romo Mangun, Bunda Teresa, Udin, Baharudin Lopa dan Munir. Naomu bilah jemaah. Inilah orang-orang yang kita katakan. Mereka adalah senjata-senjata orang-orang Barat untuk menghancurkan Islam dari dalam. Al-Haqqu min Rabbik falatakunanna minal mumtari. Kita tahu dengan namanya kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inna dina inda Allahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridai Allah itu cuma Islam. Ada seorang kiai. Guru besar. Yang dia sering muncul di televisi dia itu punya pondok di Semarang nama pondoknya itu Soko Manunggal yang dirintis oleh mantan presiden kita Gus Dur bersama tokoh-tokoh agama muridnya dari lima agama pondok muridnya lima agama kok tadi sama semuanya nggak ada yang beda itu yang ingin mereka tekankan Allah mengatakan innallazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Itu ketentuan Allah. Kalau kita percaya dengan Al-Qur'anul Karim, tapi kita katakan nanti di terakhir kita akan bahas bahwasanya orang-orang liberal ini berusaha untuk memahami Al-Qur'an dengan kesenangan mereka, dengan hawa nafsu mereka. Menurut ana, itu yang mereka lakukan. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Dari Kainasara dan dari Yahudi wal musyrikin dan orang-orang musyrikin finari jahannam khali di nafiah mereka ada di neraka jahannam kekal di sana itu akidah kita kita yakin dengan hal itu tapi mereka akan merubah pemahaman Al Quranul Karim ini sampai itu kiai yang punya sokoman tunggal dia cerita cerita di TV kata dia pernah saya dibantu bangun masjid Ane lupa jumlah nominalnya 1,15 m yang menyumbang itu orang non muslim Chinese kalau nggak salah selesai nyumbang masjid Chinese ini ngomong Pak Yai saya kepingin masuk Islam apa kata kayaknya oh nggak perlu sampaian sudah Islam nah jamaah ingat liberalisme bebas liberal itu semuanya tapi mereka sistematis mereka bikin Sehingga orang yang belajar sama mereka, oh ternyata ada dalilnya ya, masyaallah ya, anak baru faham kita dia. Naomu bilahiminalik. Rasulullah SAW mengatakan, "Waladi nafsi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasmau bi ahdun min hadi ummah Nabi mengatakan demi zat yang jiwaku, ya, jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang mendengar seorang pun mendengar tentang aku dari umat ini. Yahudiun wala Nasraniyun Baik itu Yahudi atau Nasrani Thumma yamutu walam yu'min Billadzi ursiltu bihi Illa kana min ashabin na' Kemudian dia tidak beriman dengan yang Aku diutus dengannya Dengan Al-Quran dan agama Islam ini Maka dia akan menjadi Penghuni neraka Dan salah satu Pembatal Tauhid kita Adalah tidak mengkafirkan Orang kafir atau ragu mereka itu kalau kafir. Itu berbahaya untuk keimanan kita. Perubahan metodologi ijtihad dalam bidang syariat. Ini dilakukan oleh grupnya Cak Nur ketika mereka mengarang buku fikih lintas agama. Bukan fikih lintas madhab. Bukan ya. Kalau fikih lintas madhab, okeylah madhab syafi'i, madhab hambali, kemudian dirojihkan. Ini fikih lintas agama. Jadi udah, fikihnya nasrul, fikihnya yahudi, subhanallah. Orang yahudi tak mau agamanya dirusak. Orang yahudi kalau ada orang merusak agamanya tak mau dia marah. Orang nasrul tak mau kalau ada orang islam yang merusak agamanya. Yang jadi masalah orang islam merusak agamanya sendiri disebutkan di fikir lintas agama halaman 164 dia katakan jadi soal pernikahan laki-laki non muslim dengan wanita muslim merupakan wilayah ijtihadi dan terikat dengan konteks tertentu diantaranya konteks dakwah islam pada saat itu yang mana jumlah umat islam tidak sebesar saat ini sehingga pernikahan antar agama merupakan sesuatu yang terlarang dulu kata dia Karena kepedudukan, karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijtihad. Maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru. Bahawa wanita muslim boleh menikah dengan laki-laki non-muslim. Atau pernikahan beda agama secara lebih luas diperbolehkan apapun agama dan aliran kepercayaannya. Karena apa? Itu kan ijtihad. Kita kan juga ijtihad. Ijtihad kita dulu itu enggak boleh karena umat Islam sedikit jumlahnya dia lupa Masya nah, Allah kata Ust. Ahmad tinggal 15 menit ya, Ma. Insya Allah Ust. 10 menit selesai Ustaz. Taib, contoh perombakan hukum Islam oleh liberal ya, contoh bagaimana mereka merombak hukum Islam ini yang diajukan oleh seorang profesor, doktor, ahli tafsir perempuan, siapa namanya musdah mulia dia mengatakan pertama asas perkawinan adalah monogami. Tidak boleh poligami. Dia merubah hukum di Indonesia. Poligami tidak ada. Kemudian dia mengatakan batas umur antara calon suami dan calon istri adalah 19 tahun. Tidak boleh itu nikah sama anak umurnya. 17 tahun ada nih. Yang nikah dengan gadis masih bening-bening. Ya. Itu tidak boleh buat mereka. Ketiga, perkawinan beda agama antara umat muslim dengan non-islam disahkan. Ini diajukan kepada menteri agama. Sama musnah mulia dan kelompoknya. Keempat, calon suami dan calon istri dapat mengawinkan diri sendiri. tanpa wali. Dengan ketentuan umurnya 21 tahun. Berakal sehat. Roshida. Jadi kalau mau kawin, gak usah cari wali. Duduk berduaan. Ya Allah kawin kawin. Aku mudzubillah. Na'udzubillahi. Ini mereka mereka katakan kelima ijab kabul boleh dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dilakukan oleh istri kepada suami. Jadi kalau yang biasa itu kan wali mengawinkan kita nih. Ya Syafiq, zawajtuka wa angkahtuka. Ini bisa istri mengatakan, "Wahai Syafiq, aku kawinkan diriku kepadamu. Kau terima?" Itu mereka akan merubah. Keenam, masa idah, orang kalau ditinggal mati oleh suaminya, wanita, itu ada idahnya. Diceraikan ada idahnya. Apa katanya mereka? Masa idah tidak hanya dimiliki oleh seorang wanita. Tetapi juga laki-laki yang mempunyai masa idah 130 hari. Mereka bikin tuh. Untuk merobak hukum Islam ini. Jadi antum kalau ditinggal mati oleh istrinya, gak boleh kawin antum. Sampai 130 hari. Ketujuh, talak tidak hanya dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri, melainkan dapat pula dijatuhkan oleh seorang istri terhadap suami. Jadi sama-sama, umpamanya seorang suami menceraikan istrinya, kak, kau enggak usah nyerikan aku, aku yang nyerikan kau. Jadi suami istri bisa cerai. Ini diajukan oleh mereka kepada Menteri Agama kepada Departemen Agama. Alhamdulillah, tidak diterima. Tapi mereka terus berusaha untuk merusak jemaah. Muhyiddin M. Dahlan, dia mengarang kitab judulnya. Tuhan izinkan aku menjadi pelacur. Kita bicara liberal jemaah. Bebas. Dia mengatakan pernikahan yang dikatakan sebagai pembirokrasian sek ini. Tidak lain. Tak bukan adalah lembaga yang berisi Tong-tong sampah penampung sperma. Yang secara anarkis telah membelah belah manusia dengan klaim-klaim yang sangat menyakitkan. Istilah pelacur dan anak haram pun muncul dari rezim ini. Jadi buat mereka itu gak ada pelacur itu sama. Sama-sama memuaskan. Apa? Birahi lelaki. Ini kata mereka. Kemudian. Ini yang terakhir yang anak akan bacakan jamaah. Masalah homoseksual dan. Apa? Lesbian. Ada seorang mahasiswa di fakultas syariah. Fakultas syariah YN Semarang. Menerbitkan jurnal namanya Justisia. Dia mengatakan di situ. Indahnya kawin sesama jenis. Redaksi majalah ini mengatakan hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Bagi kami, tiada alasan kuat bagi siapapun dengan dalih apapun untuk melarang perkawinan sejenis. Sebab Tuhan pun sudah maklum bahawa proyeknya menciptakan manusia sudah berhasil bahkan kebablasan. Na'udzubillahimindalikjam. Antum bisa bayangkan bagaimana mereka benar-benar merusak Islam. Dia mengatakan indahnya kawin sesama jenis, demokratisasi dan pelindungan hak-hak kaum homoseksual. Yang terakhir masalah Al-Qur'an, bagaimana mereka? Sudah so, tinggal berapa menit, Za? So? Hah? 5. Mereka melakukan Perombakan Al-Quranul Karim dalam memamai Al-Quran. Ia tadi Sumanto al qurtubi dia mengatakan di dalam kitabnya Lobang Hitam Agama, bahkan sesungguhnya hakikat Al-Quran bukanlah teks verbal yang terdiri atas 600 6,666 ayat, bikinan Uthman. Itu melainkan gumpalan-gumpalan gagasan. Kata dia, nggak ada mereka nggak percaya, bahwa itu kala Muallah. Mereka makan indhaza illa kaulul bashar. Allah mengatakan apa? Saksihi sakor. Akan aku masukkan tu orang ke dalam neraka sakor. Kata Allah swt yang mengatakan Al Quran adalah kalam manusia, adalah ucapan manusia. Nasserul Muslimin dia juga mengatakan Al Quran bagi saya hanyalah berisi semacam spirit ketuhanan yang kemudian dirumuskan redaksinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir dia mengatakan seandainya sekali lagi seandainya kata dia Pak Harto berkuasa ratusan tahun saya yakin Pancasila ini bisa menyaingi Al-Quran dalam hal apa dia katakan kayaknya harus lu berhenti memangnya pak soalnya nggak kelihatan sudah wallahu alim sifat itulah berkaitan dengan Islam versus liberal liberal itu bukan Islam Islam itu hanya satu yaitu Islamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Islamnya orang Banjar bukan Islamnya orang Jawa bukan Islamnya orang Amerika bukan Islamnya orang Sumatera bukan Islam siapa siapa tapi Islam yang dilidahi Allah hanya Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakah fik. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan. Mungkin anda bisa jawab. Kalau enggak bisa jawab biar Ustaz Ahmad nanti yang jawab. Gimana? Setiap pertanyaan dapat hadiah. Masya Allah. Zen ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi ilmu Anda. Mau tanya Ustaz, apakah akan masuk surga umat muslim yang mengikuti paham Syiah, Sunni, Khawarij, Sufi, liberal dan lain-lainnya yang mereka enggak sesuai dengan pemahaman para sahabat? Tolong jelaskan mengapa umat Islam bisa terpecah belah seperti ini. Jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Umatku ini akan berpecah belah menjadi berapa golongan? 73 golongan. Apa kata Nabi? Kulluha finnar illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu. Yang masuk surga. Tapi ingat 72 yang masuk neraka ini masuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka ada harapan masuk surga. Tapi ada yang disebutkan orang-orang yang keluar dari Islam. Walaupun dia pakai baju Islam tapi dia keluar dari Islam di antara firqah-firqah macam Syiah yang mereka mengkafirkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan Tuhan mereka tidak sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mereka bisa bahaya keluar dari Islam dan kita harus berhati-hati liberal Ya tadi kita lihat pemahaman liberal apakah mereka masih pantas disebutkan Islam yang mereka mengatakan Islam liberal apa penyebab perpecahan itu Nabi mengatakan sebelum meninggal dunia alaihi salatu wassalam fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasa'ir ikhtilafan katsira barang siapa yang nanti hidup setelah aku maka dia akan melihat perselisihan yang banyak solusinya gimana fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di 'uddu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhtasitatil umur fa innaka la muhtasad bid'ah kata rasul kalian kalau ingin selamat berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah-sunnah para khalifah yang mendapatkan hidayah setelah aku abdu alaiha bin nawajid kalian gigit tidak dengan gigi depan jemaah ya, dengan gigi geraham kalau dipegang mungkin lepas tapi kalau digigit kita akan tetap bertahan dengan sunnah itu. Hati-hati dengan hal-hal yang baru. Kata Rasulullah SAW dalam urusan agama ini. Siapa yang bertanya nih? Ada hadiahnya jemaah mah. Nanti setelah sholat ke depan kata Ust. Ahmad ya. Yang kedua Ust. Apakah ini juga bagian toleransi? Karena di Banjarmasin. Di jalan ahmad nih. Guntung manggis. Kuburan kaum muslimin dan kuburan orang-orang kafir berdampingan. Ya. Nah. Kalau dikumpulkan tidak boleh. Kalau berdampingan ada batasnya, ada temboknya, ada pagernya. Berarti dipisahkan. Tidak boleh bergabung kuburan orang Islam dan orang-orang kafir. Ya maaf. Barakallahu fikum. Ustadz, barakallahu fikum. Bukankah Al-Quran itu dijaga oleh Allah? Tapi kenapa orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Islam malah bisa menghafalnya. Al-Quran dijaga. Antum lihat anak kecil. Allah mengatakan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Allah sudah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Tapi ada enggak yang mau mengingat Al-Quranul Karim? Antum anak kecil, umur lima tahun, belum bisa baca, bisa hafal Al-Quranul Karim. Tapi kita bisa baca sampai umur lima puluh tahun, Jus amang enggak hafal-hafal. Tadi Al-Qur'an Allah jaga bukan berarti orang kafir enggak bisa menghafalnya, bukan tapi Allah menjaga Al-Qur'an kesuciannya dari diselewengkan, diselewengkan oleh musuh-musuh Islam, tentunya iblis yang ada di depan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana sikap kita ketika didebat oleh orang-orang liberal? Ingat la yunazir illa imam enggak boleh berdialog kecuali orang yang memiliki ilmu jemaah dan tidak semua orang yang punya ilmu pun bisa berdebat karena debat ini ada caranya ada retorikanya antum kalau enggak mampu jangan karena ada orang-orang yang debat sama orang liberal jadi liberal Ana masih ingat dulu dengan seorang ustaz di pondok itu Allahu Akbar. Terus enggak salat, jemaah. Ya, "Hate ya, ustaz, ente kok enggak salat?" So, kata dia. "Ya Syafiq, ente tahu Allah berfirman." "Oh. Allah berfirman, Allah mengatakan aqimis solata lidzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Kalau sudah ingat Allah, enggak lah perlu salat." "Laa auzu Orang kalau enggak punya ilmu, oh gitu ya. Ada tuh di Al-Qur'an Ustaz. Ada, nanti lihat nih. Bayangkan, maka hati-hati. Antum kalau enggak punya ilmu, jangan berdebat. Suruh dia baca buku. Bagaimana cara meruqyah rumah hingga rumah tinggal secara syar secara syariat. Yang pertama caranya banyak baca Al-Qur'an di rumah banyak sholat sunnah di rumah karena itu sebagai cahaya yang akan mengusir setan dari rumah kita baca surat al baqarah di rumah ya insyaallah akan terusir dan baca doa atau wirid pagi sore di rumah antum juga bagaimana cara menghadapi anggota keluarga yang bersikap liberal mengaku toleransi terhadap sesama tanpa berdebat dan dengan logika Itulah yang kita katakan dia. Antum hati-hati dengan mereka, paling enggak antum kasih dia buku, apa suruh dia baca supaya dia tahu bahawa liberal ini asalnya dari musuh-musuh Islam yang untuk menghancurkan Islam. Gereja-gereja di barat itu tidak setuju dengan liberal. Mereka enggak setuju. Karena buat mereka ini merusak agama mereka. Gereja-gereja enggak -gereja mau, kok oh, orang Islam mau? Itu yang kita Kadangkala -kadang bingung memikirkan mereka. Wallahu a'lam bis sa'ah. Dan jangan lupa untuk mendoakannya. Antum doakan pemimpin kita. Antum doakan menteri-menteri yang ada di Indonesia ini, pejabat-pejabat negara supaya Allah memberikan petunjuk kepada mereka dan dijaga dari makar-makar setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiika wa barak. Bagaimana sikap kita sebagai muslim terhadap kaum liberal yang melecehkan agama Allah Azza wa Jal, Baik di sosmed maupun secara langsung. Katakan Allah Yahdi. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Mungkin itu bisa kita lakukan. Mendoakan dia. Atau kalau kita bisa beli buku tentang Islam liberal yang antum kasih sama dia. Tidak perlu antum pakai tangan atau apa tidak itu bukan otoritas kita untuk melakukan hal itu. Allahumma sholat. Ini apa yang harus dilakukan ketika saya diharuskan memakai lambang-lambang palang merah di seragam saya? Apakah saya harus berhenti menjadi anggota PMR? Di mana nisut? Palang merah, palang merah Indonesia. Ya? Yang Islam itu apa namanya? Bulan Sabit. Bulan Sabit. Islam itu lambang Al-Hilalul Ahmar. Itu versus As-Solibu Al-Ahmar. Jadi kalau Antum tadi pakai seragam itu ya berusaha lah. Bagaimana menutupinya. Karena Rasulullah SAW itu berusaha di rumahnya untuk menghilangkan salib-salib dari rumahnya. Antum tutupi hal itu. Dan itu berusaha untuk berdakwah di tempat itu. Wallahu'alam wa ala. sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ana mau bertanya bagaimana caranya memproteksi anak-anak kami dari arus liberalisasi Di rumah dia dididik dengan tuntunan agama yang lurus Tapi di sekolah dia dididik dengan kurikulum sekolah yang ada unsur liberalnya dia kadang pengajaran di sekolah A, orang tua B Si anak jadi bingung dan cenderung ikut ajaran gurunya di sekolah Makanya cari sekolah yang benar Ya, paling enggak kita ini kan sekolah itu macam-macam. Mereka ingin bentuk terserah yang ingin mereka lakukan. Mereka bikin di, mereka mendidik anak itu menjadi liberal, menjadi pezina, menjadi apa. Mereka apa yang mereka akan lakukan? Nauzubillah min dzalik. Maka kita harus berhati-hati, pilihkan sekolah yang baik untuk anak kita. Wallahu alimish-shawab. Bagaimana dengan isu-isu wahabi yang disematkan pada salaf? Padahal yang membuat isu wahabi adalah syiah. Dan disebarkan oleh orang liberal. Bagaimana menyikapi isu fitnah tersebut. Jamaah. Ketika syiah berhadapan dengan sunnah. Maka semua aliran Islam itu berada di mana? Di sunnah. Yang ada sunni sama syii. Yang sufi akan ada di barisan sunnah yang apa khawarij akan berada di barisan sunnah syiah sendirian maka dia berusaha bagaimana soft ini tidak bersatu untuk menghantam syiah maka mereka berusaha untuk menyebar-nyebarkan menyebarkan isu-isu tersebut dan bagaimana kita menyikapinya ya kita berdoa dan memberikan penjelasan yang benar kepada mereka jemaah sekali lagi kenapa liberal di Indonesia ini bisa laris Karena kebanyakan di antara kita tidak punya ilmu. enggak pernah diajari kebenaran. Sehingga ketika kebatilan datang, dia pikir kebenaran. Maka dia terima. Dia melihat ada Islam radikal, ada Islam seperti ini, seperti macam-macam. Dia akan milih. Kayaknya ini nih, yang paling gampang nih kayaknya. Nah, dia terima. Maka di sini kita diperintahkan untuk menuntut ilmu ya. Nah, Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anda membaca di internet Ketua MUI Bapak Din Syamsuddin Wafakahullahu Lita'atih Mengatakan yang kurang lebih Maknanya Bapak Din Syamsuddin Diberikan ucapan selamat Selamat hari raya Oleh Vatikan maka kalau Aku tidak membalas mengucapkan selamat Hari Natal, maka nanti aku dibilang Betapa sombongnya aku Jadi terkadang kita memang terjebak Di sana, tetangga kita mengucapkan selamat Hari Raya. Terus masa anak nggak mengucapkan Selamat Natal. Kalau pas mereka Natalan, Antum datang ke rumahnya, Pak, lakum dinukum waliyadin, Pak. Selesai. Anak juga mengucapkan, dia mengucapkan, oh iya, terima kasih, kata dia kan. Dia mengucapkan, lakum dinukum waliyadin, supaya dia tahu. Kita ini kalau dalam urusan toleransi hubungan kemasyarakatan kan kita toleransi. Dia susah butuh bantuan kita, kita bantu dia. Rumahnya kebakaran, kita berusaha mematikan apinya. Tapi maaf kalau urusan agama. Lakum dinukum waliyati. Hada, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf kalau mungkin kita tadi menyebutkan nama-nama orang liberal. Mereka itu bangga dengan liberalnya. Mereka menyebutkan liberal mereka itu dengan begitu vulgarnya. Mencetak buku itu disebarkan di Indonesia. Jadi bukan sesuatu yang tersembunyi. Maka kita mohon maaf supaya kita hati-hati. Kita sebutkan beberapa kitab yang mereka karang. Supaya kita lebih berhati-hati dengan mereka. Dan antum kalau buka internet. Buka bacaan-bacaan. pilih bacaan yang baik. Bacaan kala Allah, kala Rasul. Ingat kita di dunia paling lama 60-70 tahun jamaah Setelah itu kita akan ke akhirat dan yang akan kita bawa adalah amalan kita. Apabila benar yang anak sampaikan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada yang salah itu dari diri anak sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.